جَنَّتُ الْعَابِدِينَ جَنَّتُ الْعَابِدِينَ بُنَانِ الْأَمِينِ بُنَانِ الْأَمِينِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang yang menjelang sore ini bagi sobat-sobat yang -sobat selagi dimanapun anda berada. Dan juga untuk pendengar setia nih ya yang ada di radio langitan, tepatnya dalam program Salamunasatunya. Ya apa kabar? Halo semua, halo santri, ya, halo para alumni, dan juga lo masyarakat Indonesia. <SILENCIO> Oke, sobat Insan Langit dan semua pendengar setia radio langitan, selamat siang ya atau selamat sore kayaknya. Cuaca yang agak mendung juga agak sedikit panas hangat kayaknya ya bisa dikatakan seperti itu ya. Okey bagaimana sehat selalu ya kabarnya buat Sobat Insalangi dan semua pendengar setia Radio Langitan nih Lagi-lagi bersama Sobat Dapis sini. Okey masih bersama kami ya Sobat di Radio Langitan Di Radio Religius, Radio Inspiratif ya tepatnya Jannatul Abidi Jannatul Abidi oh. Oke sobat, siang-siang hari ini sambil dengerin lagu Jannatul Abidin ya lagu dari Rayatul Hubbi yang ya. siang-siang banget hari ini ya tepat banget ya atau pas banget waktunya ya pada waktu menjelang sore selalu sabarnya kita mendengarkan lagu-lagu selawat ataupun lagu religi lewat uh, radio Langit dan radio Lelayuus radio inspiratif loh <Syukur> Sobat di selangit dan sobat mendengar setia ataupun bagi antum-antum yang ingin bergabung bersama sobat Tavis melalui program Salam Nasatu Radio Langitan, silakan antum tinggal bergabung melalui lewat aplikasi terbaru Radio Langitan. Tinggal antum download atau antum install melalui Play Store ya sobat. Ataupun ingin langsung ya selain melalui aplikasi Radulangitan juga bisa Atau melalui via Facebook Radulangitan yang saat ini sudah siaran on air nih di sini pada jam 3 pukul 15 pilih tepatnya pada tanggal 3 Uh, bulan 10 atau bulan Oktober 2018 ya tidak terasa kita saat ini sudah mencapai atau menduduki bulan Oktober ya sobat waduh hari ini semakin cepat ya hari demi hari semakin mendatang cepat nih sobat Ayuh. sekali lagi ini hiburan sobat bagi teman-teman atau sahabat-sahabat setia Radio Langitan dan juga Sobat Insan Langit ya yang ingin bergabung bersama Sobat Avis tinggal antum bergabung melalui aplikasi Radio Langitannya oke dan juga bisa melalui via Facebook lo ya Sobat di sini juga uh, di Facebook Radio Langitan juga sudah disiarkan langsung es bergabung salam satu setiap jam pukul 15.00 sampai 16.00 nanti ya Sobat tetapi semuanya apa dulu nih bagi sobat-sobat Nisa Langit dan pendengar setia bagaimana nih kabarnya pada hari hari apa ya nih hari Rabu kayaknya ya Oke hari Umul Arbiah atau hari Rabu tepatnya ya ya konon kalau kita suha banyak sekali kita mengaji dalam pondok pesantren ataupun terutamanya pondok pesantren langitannya bahwa apa saja aktivitas yang kita lakukan pada waktu hari rabu itu pas banget atau lebih baik kita awali dengan hari rabu ya sobat. Syar'iid yang mana dalam kitab tala'lim tala'lim itu sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin mempelajari ilmu atau ingin belajar ilmu agama itu lebih baik kita dimulai dengan hari rabu ya selain ada hari jumat dan hari rabu itu juga hari yang sangat Uh, penting atau sangat baik sekali kalau kita melakukan awal pemula bagi orang-orang yang mengaji ilmu agama. Oke selanjutnya lagi buat semua pendengar setia Radio Langitan Ya yang lagi asik denger Radio Langitan bersama Sobat Hafiz di sini Silahkan antum ketik komlom komentar uh, Sobat Hafiz nih um, Baik melalui via Facebook Radio Langitan di bawah ya Radio Langitan atau via Facebooknya Di kolom komentar itu tinggal antum ketik ya Ingin kirim-kirim salam buat teman-teman sahabatnya yang lagi mau dipenuhi pesantren langitan Ataupun yang udah dari pesantren langitan Boyong ataupun pindah di ke pesantren yang lain Gak apa-apa Silakan ya ini uh, sebuah simbol ya yang dapat Antum uh, tidak jauh-jauh ingin menyambang temannya Mungkin di pesantren luar Jawa maupun di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat Yang teman-temannya lagi nyantri di sana Dulunya sepondok bersama di pondok pesantren langitan Ya silakan melalui lewat uh, radio langitan saat ini Bisa nanti akan Sobat aku sampaikan kepada teman-teman Antum pastinya Silakan ya Sobat ataupun bagi teman-teman para alumni yang sudah memulai, yang sudah memiliki aplikasi ataupun yang udah ber, yang sering bergabung bersama Sobat Hafiz maupun bersama Sobat Sahyal atau yang lainnya semua kerudu langitan yang sudah mempunyai aplikasi terbaru ya Uh, aplikasi terbaru di Langitan, tinggal antum ketik di situ, nantinya akan Sobat Davis lihat ya kirim kirim salam ya, antum ingin kirim salam buat putra putrinya yang lagi mau, baik di Pondok Pesantren Langitan maupun di Pondok Pesantren yang lain lah eh, Sobat, ataupun mungkin ingin kirim kirim salam buat Sobat Davis nih, silakan, tidak apa-apa, Sobat Davis akan terima nantinya sekirim kirim salam dari antum. ke okay, sambil dengerin lagu nazakulu limadun ya yang sangat merdu banget suaranya ya kayak kayaknya nih suaranya anak kecil nih Ya gimana nih bagi uh, sobat di selangit ataupun para pendengar setia radio Langitan yang ingin mempunyai anak kecil juga mempunyai suara yang mulus banget pastinya semuanya mempunyai keinginan seperti itu ya sobat habis kala juga kalau sudah yang kala sudah sobat habis mempersunting salah satu wanita <laughs> wanita maksudnya wanita idaman sobat Dhabis, ya sobat nantinya kayak ingin mempunyai keturunan atau mempunyai anak-anak yang soleh salihah dan salah satunya juga mempunyai suara yang sangat mulus atau lah ya, sobat ya pastinya semua orang juga pengen tahu atau pengen ingin seperti itu ya sobat bukan itu caranya buat kita dapat mempunyai seperti itu ya kita uh, doa terus berikhtiar untuk cara berdoa kemudian uh, apa ya ya nah, kita nantinya uh, seneng-seneng sekali anak-anak kita kita latih nanti akan suara lebih enak. Tapi memang sobat kenyataannya di luar-luar sana tuh kebanyakan bagi orang-orang yang suaranya kelas ya orangnya suara berkelas kelas emas atau berkilan emas. <laughs> berkilan emasnya maksudnya maksud sobat nafis ini adalah suaranya tuh emas banget ya sangat merdu. Jikalau kita mendengarkan lu sangat abang banget satu hati dalam hati dan dalam kalbu ya sobat itu biasanya ada ketenangan sendiri ataupun sudah bawaan dari beli atau dari kecil. Oke selain itu juga untuk para pendengar setia dan sobat yang selangi Jangan lupa untuk yang baru-baru ini Sudah bergabung bersama Sobat Havis Ataupun dengan kuralian dengan bangsa ngeliasin Di salam menanduan nantinya Silahkan untuk dapat bergabung bersama Melalui aplikasi Radio Langitanya Juga bisa melalui via Facebook Radio Langitanya Saat ini sudah on atau siaran langsung di aplikasi radio langit ini kayaknya sudah ada yang bergabung nih ya dari kayaknya sobat pendengar setia juga nih ya kita lihat ini ada Kang Elias atau Bang Elias ya ya dari Bang Elias katanya Assalamualaikum Kang Tanglet Kang lagu Anglan wasalan bin Nabi yang versi Induit kemarin lagunya deh kayaknya itu lagunya ya mungkin banyak sekali ya versi-versi yang lain kalau menurut sobat apa sendiri sih kayaknya ini lagu dari Habib Seh ya sudah diindonesiakan dari Habib Seh. Oke terima kasih dari Bang Elias yang udah bergabung melalui aplikasi Radio Langitannya. Uh, sehat selalu ya buat Bang Elias yang senantiasa bergabung bersama Sobat AFIS di sini. Untuk selain Bang Elias dan semua pendengar setia melalui aplikasi Radio Langitannya ataupun melalui uh, via Facebook silakan untuk bergabung bersama Sobat AFIS di sini. Mumpung, mumpung baru mumpung ingat nih salam nasrani. <tuh> oke okay, dan untuk biasanya yang uh, kita uh, siaran dengan tiga performance sekaligus baik melalui via Facebook maupun via IG maupun melalui aplikasi radio internet ya sobat untuk sementara ini gimana ya? Uh, untuk sementara ini uh, lewat ya Instagram melalui langitan kita uh, jadwalkan jadwalkan satu minggu sekali karena uh, ada sedikit berbagai pertanyaan dari semua kru, kru media awal langitan. Lalu juga melalui radio langitan, semua itu juga mempertimbangkan karena adanya Sistem nantinya akan salah uh, tangkap melalui via Instagram ataupun via Facebook ataupun aplikasi dari, dari, dari, dari nabi. Oke okay, ngomong-ngomong sobat ya marah-marah uh, banget ya uh, baru-baru ini atau beberapa bu hari yang lalu sobat. Di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini diguncang uh, musibah kembali. Ya ini melalui Sulawesi mana itu? Sulawesi tengah ataupun Sulawesi selatan, atau Sulawesi mana? Sulawesi ya. Di daerah Sulawesi, tepatnya di daerah Palu. Daunnya Palu ini uh, daerah dari uh, rumah uh, Wakil Presiden Jusuf Kalla ya. Tapi nggak tahu rumahnya Kita kan seorang santri ya, Bapak Jusuf Kalla kan seorang uh, Wakil Presiden yang beretuli ya di sana. Kita kita berdoakan doakan sama-sama dan kita uh, kirimkan fatihah bersama-sama bagi para ber korban yang sudah um, meninggal dunia atau wafat ya semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan juga bagi keluarganya untuk diberikan ketegaran dan kesabaran rina takdir atau cobaan yang sudah diberikan Allah SWT karena semua musibah ataupun pencobaan ini pasti ada hikmahnya ya lagi-lagi pasti ada hikmahnya. oke okay lanqamar zahi bi annahu oke okay, sekali lagi ya buat sobat di dan pengen harus di ingin kirim salam atau request lagu baik melalui aplikasi radio langitannya <tuk> ya, so, Ataupun melalui via Facebook Tinggal antung butik di kolom komentar Sobat Davis nantinya aplikasi akan segera kami sampaikan atau penak kami putarkan request request kesukaan atau kecintaan dari antum antum mungkin lagu religi ya atau mungkin lagu-lagu lama dari Mustasyidah ataupun lagu-lagu dari Gus Azmi mungkin yang ingin solawatan tinggal antum ketik di kolom komentar kami requestnya nanti akan sampaikan seputarin kok ya requestan dari antum santai saja menteri sama sobat abis di sini oke apa bagi sobat-sobat Nisa Langit untuk nanti tepat jam setengah enam eh, atau jam setengah lima sore nanti akan kami tayangkan nanti live sore melalui aplikasi Radio Langitan ataupun melalui via Facebook di Radio Langitan juga akan bisa lihat melalui apa ya kayaknya <guluh> melalui eh, media dawa Langitan yang Langitan TV karena di Langitan TV juga nanti akan menayangkan biasanya melalui YouTube Langitan TV Oke karena itu dukung terus ya Langitan TV agar Uh, tambah maju, tambah berkembang Seperti TV-TV yang ada di swasta nasional Oke, okay, terima kasih ya semua